Kita ingat suatu ketika duduk dengan orang-orang besar. Kami hanya sebagai pendengar, di situ ada seorang alim Habib Alwi Baharun, ada Habib. Alwi Alattas ada orang-orang besar berkata, manusia itu menjalani hidup semuanya dengan perasaan praduga baik dan yakin kecuali urusan kepada Allah. Contoh apa? Kalau orang mau naik angkot, naik taksi, itu yakin sopirnya bisa Enggak usah tanya dulu, Pak, bisa nyopir enggak? Yakin mobilnya itu benar, bannya enggak bakal lepas. Kalau kita pergi ke warung, yakin enggak ada racunnya, kan begitu ya? Kalau ya kalau ada ragu-ragukan enggak bakal minum. Semuanya lihat, Ibu pernah tanya mau naik motor, dibonceng sama orang ini benar enggak nih? Rodanya, enggak pernah ada. Jadi kita menjalani hidup itu sudah enggak pernah tanya adalah yakin. Dengan keyakinan. Kecuali urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang kita. Mana keyakinan kita? Artinya apa? yakin tembuahkan satu perilaku nyaman kalau yakin Allah bakal menyiksa dia takut yakin bahasa motor ini rusak lihat dia minta mundur uh, gimana nanti ketabrak nih jangan kau yakin ragu tok <tuh> mana ab tu berangkut ini baru pelajaran nih <tuh> ngomong gitu aja sudah nih baru pelajaran ngomong tok padahal dia guyonan ini <tuh> padahal digoda-goda tuh ha ha ha kenapa Ini lo dugaan saja. Bagaimana dengan yakin? Yakin dia enggak bisa. Yakin Allah bakal menyiksa. Kalau kau enggak takut kan aneh, bohong. Kalau oh, yakin ada pahalanya. Eh, kenapa tidak kau ambil? Wong oh, dengan bos saja percaya berangkat pagi pulang sore jam 4 karena apa? Nanti bakal dikasih gaji sama bos. Ya gitu kan. Padahal bosnya bisa lari, bangkrut, mati duluan, perusahaannya hancur. Banyak yang enggak kebayar perusahaan mana itu? Kan gitu. Bagaimana dengan Allah yang tidak pernah ingkar dan janji? Mana keyakinan kita? Mana keyakinan kita bahasanya Allah bisa menyiksa kita? Mana keyakinan kita Allah juga masih maha kasih kepada kita? Mana keyakinan kita Allah maha pengampun? Sudah dibuka pintu maaf kok masih menunda perminta maaf. Jadi kita membangun keyakinan itu penting.